Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahirrabbilanamin Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum Ayyukum ahsanu amala Wahual azizul gafur Allahumma salli ala sayyidina muhammad Wa ala alihi wa ashabihi ajma'in Ada yang menjelang pensiun menderita karena khawatir di usia tua rezekinya kurang, sehingga menderita sebelum waktunya pensiunnya tiga tahun lagi deritanya dari sekarang. Kenapa? Karena beliau khawatir curiga takut rezekinya berkurang. Padahal kalau kita sudah yakin Allah yang maha pemberi rezeki Kita tidak akan takut lagi Mengapa? Karena semua makhluk diciptakan sudah lengkap dengan rezekinya Surat Hud ayat 6 A'adhu Billahi Minish Shaitan Yirajim Wama minda batin fillar illa al lahi tidak ada satupun makhluk yang melata di bumi melainkan Allah lah yang memberi rezekinya rezeki memang tidak hanya masalah makan minum tapi luas sekali bisa bernafas itu juga rezeki bisa kedip itu juga rezeki beragam baik keperluan lahir, kepetuan batin kita itu juga rezekinya dari Allah. Maka berikut ini adalah ilmu supaya kita tidak risau terhadap rezeki. Jadi kita sudah diciptakan lengkap dengan rezekinya. Kita aslinya tidak disuruh mencari rezeki, tapi disuruh menjemput rezeki kalau mencari antara ada dan tiada kalau menjemput pasti ada masalahnya menjemputnya benar atau tidak anak digeger kalong hilir dijemput ke geger kalong girang Bukan tidak ada anaknya, tapi salah jemputnya. Jadi kalau kita tidak bertemu dengan rejeki kita, bukan berarti kita tidak ada rezekinya. Tapi boleh jadi kita melakukan hal-hal yang membuat kita tidak jumpa dengan jatah kita. Pada waktu usia 120 hari di perut ibu, semua sudah dicatat rezekinya. Adik-adik sudah ada. Pemirsa juga sudah. Saya juga sudah. Sudah ada rezekinya. Dan kita tidak akan mati sebelum bertemu dengan rezeki kita. Kita menjemput rezeki yang kita cari adalah keberkahannya. Nah, ini yang sering banyak pencuri juga ketemu dengan rezekinya, tapi Enggak barokah karena caranya haram Kalau dia jujur Dia lurus ketemu juga Halal barokah Para koruptor itu Dia ketemu dengan Apa yang ditetapkan allah buat dia Tapi caranya enggak benar Jadi haram Oleh karena itu kita harus paham betul Rezeki itu Setidaknya dibagi tiga Satu rezeki yang dijamin oleh Allah. Rezeki penguat tubuh. Ada nafas, ada rezeki. Apa? Ada nafas, ada rezeki. Nah, itu rumus ya. Jadi sepanjang ada bernafas, pasti ada rezekinya. Minimal udara, ya. Makanya bernafas juga. Jangan risau, di perut ibu dulu kita enggak ingat apapun. Rezeki ada? Ada mana yang lebih hebat janin ngejar rejeki rezeki ngejar janin rejeki. Iya ibu langsung cari jengkol petek kerupuk, kunyah kita belum punya gigi digigiin oleh ibu maksudnya dikunyah telan masuk ke sini diatur oh, diproses dicocokkan dengan keperluan kita yang waktu jadi sel tanpa kita bergerak kemana-mana karena memang nggak bisa bergerak kemana-mana Allah tahu makanya didatangkan rejeki masuk ke sini masuk jadilah jadi waktu kita janin rejekinya ada cukup mana yang lebih hebat janin ngejar rejeki rejekinya ngejar janin pegang itu baik-baik dan lahirlah ke dunia bagaimana waktu bayi insya Allah sesudah ini rezeki bayi ada tidak ada. langsung Allah ciptakan air susu ibu nggak ngerti-ngerti ibu ngeluarin air susu ngalir ke tubuh, jadi besar jadi rambut mata peres hanya dengan air susu ibunya enggak mengeluarkan air susu sapi mengeluarkan air susu sapi mana yang ngedeketin Bayi ngedeketin sapi, sapi ngedeketin bayi. Jawab. Sapi ngedeketin bayi. Hah? Sapi mendeketin bayi? karena ada. Bayi itu tidak perlu sapinya, tapi perlu air. Air air air susunya. susunya. Ya, makanya bayi di sini, sapinya di Nusa Tenggara, diperah peternak bawa ke koperasi Bawa ke pabrik Dibawa naik ke kapal laut Bawa ke supermarket Bawa ke dapur Kocek-kocek hmm, hmm, hmm, Masuk Karena kalau bayi harus ke kandang sapi Enggak ada waktunya ya. Jelas? Jadilah sebesar ini Ini dulu bayi dek, Sudah makan belum? Sudah ya. Mana yang lebih hebat? Kita ngedatengin makanan, makanan ngedatengin kita. Jawab? Makanan yang gila. Beras dari Karawang, garam dari Madura, ikan dari Jatiluhur, asap wah dari mana-mana, Ngumpul -mana, di meja. Bayangkan kalau kita harus nyari, ya. Pengen telur dadar aja harus nyari ayam hamil. Harus minta izin ke suami ayam Yakin rejeki ada? Yakin. Tinggal kita diuji Mau rejeki yang halal atau yang haram Mau susu, jus, madu, atau khamer Itu ujiannya Mau daging sapi, kambing, atau babi Itu ujiannya Nah makanya jangan takut gak ada rezeki tapi takutlah enggak ada keyakinan. Ustaz Fuad, ada yang bacakan silakan. Dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam beliau bersabda: Allah sembahwa taanah itu satu malaikat untuk menjaga dalam rahim ibu. Kemudian malaikat itu berseru: Wahai rotu, sekresi sperma telah masuk. Wahai rotu, sekarang telah menjadi darah. Wahai Rabbul, sekarang telah menjadi segumpal daging Kemudian apabila Allah berkehendak untuk menyempurnakan penciptaannya Maka malaikat itu bertanya Wahai Rabbul, apa yang harus hamba tulis mengenainya? Laki-laki atau perempuan? Apakah ia orang yang akan berbahagia atau orang yang celaka? Bagaimana rezekinya? Bagaimana ajalnya? lalu ditulislah semua ketentuan takdir bantuan ketika ia masih dalam kandungan ibunya hadis duwayat imam Duhari nah begitu jadi 120 hari jadi kalau mau banyak doa itu saat ditetapkan takdir ya bukan tujuh bulanan rezeki yang kedua <coughs> maaf rezeki yang digantungkan tadi dijamin jadi kalau udah tua juga kita ada rezekinya sama pensiunan nanti ngedeketin lagi kalau udah tua kayak bayi lagi mau ke dapur gak boleh dibawain mantu mau ngunya disuapin ya lama-lama gak bisa ngunyah diinfus lama-lama tidak bisa diinfus dikubur berarti sudah selesai rezekinya ya. nah yang kedua namanya digantungkan jadi kalau kita ikhtiarnya di sini udah ada jatah kita. Kalau ikhtiarnya di jalan Allah, Allah nunjukin tuh rezeki kita. Di sini dikasih tenang, dikasih jalan, sehingga kita bertemu dengan rezeki kita jadi amal soleh. Kitanya mulia, kita bahagia, rezekinya barokah karena menjemput rezekinya pakai jalan Allah. Tapi ada juga jalan korupsi, jalan maling, jalan ngerampok. Dia bisa juga ketemu dengan rezekinya. Tapi selama bergeraknya resah kelisa sengsara dan kalau ketemu haram karena caranya haram dia jadi lebih hina dari apa yang dia miliki makanya kita harus benar-benar kalau mendengar Inna la yugayru <coughs> bagaimana ma biqaumin hatta yugayru ma bi anfusihin Allah tidak merubah nasib satu kaum. Sebelum kaum itu merubah nasibnya sendiri. Nah ini tuh nasibnya dengan takwa atau tidak takwa. Menjemput rezekinya pakai jalan takwa atau jalan tidak takwa. Nah kalau pakai jalan takwa Allah beri ketenangan. Urusannya dibereskan. Ketemunya penuh kemuliaan. Akan kecukupi hati tentram derajat tinggi. Tapi kalau tidak pakai jalan takwa bisa ketemu juga tuh tapi dalam keadaan gelisah resah hina dina dan di akhirat nanti akan menanggung azabnya na'udzubillahiminzari satu rezeki yang dijamin pokoknya penguat tubuh pasti ada tinggal milih yang halal yang haram ya yang kedua rezeki yang digantungkan mau ngejemputnya pakai jalan Allah atau jalan gak jalan Allah rezekinya ada yang ketiga rezeki yang dijanjikan. A, ah, gimana kalau rezeki saya sedikit tenang, ya? Tiap orang kan dari kapling-kapling, ada yang ukuran tanker, tahu tanker? Ah, ada yang ukuran drum, oh tanki dulu, drum. Ada yang ukuran ember, gayung, mug, cangkir, Sloki tutup salep. Tutup PPO kelindes. Ah, gimana ah kalau saya kebagian rezekinya sedikit gini. Pakai ilmu rezeki yang ketiga. Enggak apa-apa kita sedikit. Yang penting di atasnya ada teko mengucur terus. Enggak pernah kurang. Luber. Bagikan ke sana sini, enggak pernah kurang inilah rezeki ahli syukur la insyaqartum la'adzi dan lakum jadi kalau kita punya rezeki senang sedekah udah bersih dari zakatnya, wakaf amal jariah emang rumah kita segitu-gitunya tapi nolong orang enggak pernah berhenti beasiswa ngasih makan berangkatin haji umroh bangun sana kita segini tapi melimpah terus wah di atas ada teko penuh terus lubar inilah rezeki yang asli karena rezeki itu kan cuma tiga yang dimakan jadi kotoran yang dipakai jadi usang dan yang dinafkahkan di jalan Allah. ini deh makanya penting tidak kita jadi orang kaya harta jawab tidak. tidak penting jadi orang kaya harta kaya hati penting kaya dengan ilmu yang manfaat penting kaya kebaikan ama soleh penting tapi kaya harta tidak penting kalau harta yang penting adalah cukup dan barokah ya untuk makan untuk sekolah Tidur. untuk beli motor Tidur. beli rumah Tidur. sedekah Tidur. ke Mekah Tidur. oleh karena itulah adek-adek jangan sibuk ingin kaya harta ya kaya hati saja kalau hatinya kaya dia akan berkelimpahan walau uang sedikit ringan sedekah tapi uangnya banyak hatinya miskin dia akan maling terus, kemaruk terus Ngambilin harta Karena di sininya miskin Enggak pernah cukup Padahal badan cuma segini-gininya Mintalah terus ke Allah Karena Allah Inna rabbaka yapsutu rizqa limayya sya Wayakadir Allah, sesungguhnya Allah lah Yang melapangkan rizqa Dan yang menyempitkannya Jadi jangan Menghibah ke makhluk Ke Allah saja Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad Wa ala alihi wa ashabihi ajmain Ya Razak Wahai yang memberi rezeki, Engkau lah yang menciptakan kami Engkau yang menciptakan rizki kami Ya Allah jangan biarkan ada keraguan di hati kami terhadap jaminanmu Ya bimbing agar kami bertemu dengan rizkimu Dengan jalan yang halal berkah Dengan niat yang tulus Ya Allah bimbing Agar setiap kali mendapatkan karuniamu Kami bisa mensyukurinya Bimbing agar kami jauh dari kekikiran Bimbing ya Allah Agar kami tidak tenggelam dalam berlebihan Rob Cukupkan diri kami hanya dengan rizkimu yang halal Yang barokah Jauhkan dari diri kami apapun yang haram Dan jangan biarkan diri kami dipenuhi oleh harta haram Ya Allah Jadikan hari-hari yang tersisa ini benar-benar Engkau cukupi dengan rizki hidayah taufikmu Dengan rizki ilmu yang manfaat Dengan rizki nikmatnya ibadah Dengan rizki doa yang kau izabah Dengan rizki hidup yang istiqomah Sampai akhir hayat husnul khatimah Rabbana atina fid dunya hasanah Wapil akhirati hasanah wa qina adzabannar amin ya allah ya rabbal alamin alhamdulillah pemirsa jangan takut tidak punya rezeki takutlah tidak punya keyakinan allah penjamin rezeki jangan takut tidak punya rezeki takutlah tidak punya jujur dalam menjemput jatah rezeki kita jangan takut tidak punya rezeki takutlah tidak punya syukur Ketika Allah sudah memberi rizkinya Jangan takut tidak punya rizki Tapi takutlah tidak punya sabar Ketika Allah sedang menahan rizki kita Dan jangan takutlah tidak punya rizki Tapi takutlah kalau hati ini tidak ridho Ketika Allah mengambil apa yang dititipkannya kepada kita Semuanya hanyalah titipan sementara saja Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh